bersama surat ini hmm? kami menyampaikan bahwa Ananda Nusa hmm? terpilih sebagai perwakilan dari sekolah hmm? untuk mengikuti pertandingan bola tingkat SD <coughs> sejabodetabek. Hah? Hah? Yang bener rumah? Kesel bacakan rumah? Iya nih. Coba bisa baca sendiri. <coughs> Alhamdulillah. Selamat ya sayang. Huh? Nusa u zeggen, kapilidol? Kan u zeggen, kapilidol? Kan u zeggen, kapilidol? Kan u zeggen, kapilidol? Kan Nusa girang banget Kan <laughs> hmm. Pasti zeggen, hadiah dari Uma ya. Hmm? Hmm. Sini, Kan sini, zeggen, <laughs> <laughs> Doa Nusa terkabul, zeggen, Nusa kepilih mewakilin sekolah untuk tanding bola se-Jabodetabek Raya. Hey, hey. <laughs> Alhamdulillah, Kak Nusa. Selamat ya, Nusa. Uh, kita lanjut latihan yuk. Ayo, latihan lagi, Kak Nusa. <laughs> <Wow>. <laughs> Kenapa bisa Nusa yang kepilih ya? Kalau ngomongin skill Abdul kan nggak kalah jago dari Nusa. Hmm, udah latihan serius, kalau nggak kepilih, ah, nggak fair. <tuk> <tuk> <tuk> ya Allah, Abdul kan udah berdoa. Kalau Abdul pengen banget jadi perwakilan sekolah, Abdul, <tuk> eh, Nusa, Rara, kalian udah dari tadi di sini? Iya. Berarti kemarin Abdul telah-telah senang ya? Ra? Eh, enggak gitu kok, Rak. Nusa, jangan marah sama Abdul ya. Jujur, Abdul pengen banget mewakili sekolah. Hmm? Abdul udah doa hmm. siang malam, tapi doa Abdul enggak dikabulin. Istighfar, Dol. Enggak boleh gitu sama Allah. Hmm, pasti doanya hmm. salah, makanya gak dikabulin hmm. ha, Eh, jangan ngomong gitu itu. Tapi kata Uma, hmm. berdoa juga ada caranya kan? Hmm, ada caranya? Hmm, hmm. Tiap doa tangan Abdul kayak gini kok hmm. Emang harusnya kayak gimana? Berdoa itu ada adabnya, Dul hmm. Tadi kamu bilang kamu udah doa, hmm. tapi belum terkabul Gak boleh bilang gitu Iya Itu namanya Kak Abdul berhubung sangka sama Allah mm -mm. Astagfirullah, Abdul gak tahu Iya Dul, kalau berdoa itu harus diulang-ulang oh. Terus sebelum minta sesuatu, kita memuji Allah dengan nama-namanya mm -mm. Terus kita bersalahawat kepada Rasul Nama-nama Allah, maksudnya asmaul Husna Iya, nah itu Kak Abdul tahu Iya dul, selain itu juga banyak waktu mustajab, waktu di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Contohnya pas azan, antara azan dan ikomah, terus pas turun hujan, ya kan kak? Benerak? Oh, iya ya. Sekarang aku udah ngerti ada perdoa. Eh, azan ah, tuh Amin. Hmm. Tadi, Masti hmm. doa supaya Kepis kanding bola, ya? Rara. Hmm. Terus, <tus> Apa dong doanya? Abdul doain, Supaya, Nanti timnya Nusa, Menang saat tanding. Masya Allah. Amin. Sebelum latihan lagi, Kita ke masjid dulu, yuk. Lik, huh? Habdul. <tus> nanti hilang loh. <lho>. Hehehe. <tus> Makasih ya, Ra. Sama-sama, Kap, Dul. Udah ja, Nusa. Ayo, Dul dulu. Yuk. Dul, nanti ajarin Nusa te geling, ya. Jago tuh. Hehehe.